Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi anjalat sakina Fi kulubil mu'minin Li ajdadu imanan ma'a imanihim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sahabatku sekalian dan para pemirsa salah satu yang sangat penting dalam tugas hidup kita adalah dakwah seperti yang pernah kita bahas bahwa orang yang tidak rugi itu yang memiliki empat perkara yang semua aktivitasnya memakan waktu empat perkara dalam surat al-hasr wawudzubillahiminasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim wal-asr Innal Insana lafi khus illalladina aman wa amiru shodihat wa tawassobil haqqi wa tawassobil sobri Demi masa setiap insan itu dalam kerugian kecuali yang empat perkara Satu yang beriman yang tiap waktunya diisi untuk mencari ilmu supaya paham kebenaran Sehingga makin kuat keyakinan ke Allah itu untung yang kedua wa amilu sholihat, Yang tiap waktunya Dijadikan sarana Pengamalan kebenaran Satu paham kebenaran Dua pengamalan kebenaran Karena mati itu yang dibawa Cuma amal soleh Dan yang ketiga Yaitu mendakwahkan Kebenaran Dan yang keempat Yang bersabar Dalam belajar, dalam mengamalkan Dalam mendakwahkan Karena hidup ini harus sabar. Nah, dakwah itu bukan perkara sibuknya berbicara, tapi ada metode dakwah yang dicontohkan Rasulullah SAW hmm. dalam mengajak orang lain dalam kebenaran, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 125. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة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 serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk nah prinsip terbesar dalam dakwah adalah kita harus yakin bahwa yang memberi hidayah taufik itu hanya Allah jadi jangan sampai kita merasa kitalah yang bisa merubah orang tidak hati itu hanya Allah yang kuasa membulak balik seperti sekarang ini aa ceramah ini tidak bisa membulak balik hati jamaah ini ceramah mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan Allah lah yang membulak balik hati siapapun yang Allah kehendaki bagi kita berdakwah adalah amal soleh dakwah adalah ibadah perkara menjadi baik yang hasilnya itu adalah Allah yang memberikan membulak balik hati jelas hadirin nah supaya kita disukai oleh Allah jadi dalam dakwah itu pertama niat kita harus lurus bahwa dakwah ini bukan untuk pamer kesolehan bukan untuk pamer ilmu bukan untuk pamer kewibawaan tidak dakwah itu adalah ngabdi ke Allah kita syukur sudah ditakdirkan dapat hidayah bisa mengerti bisa Islam dan kita sampaikan sebagai amal soleh kita jelas ya jadi dan kita harus tahu bahwa kita ini tidak bisa membulak balik hati orang. Jadi penting udhul ilah sabil rabbi kabil hikmah. Serulah, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Kata-kata hikmah itu sedikit, tetapi maknanya besar. Ya, hikmah itu adalah sesuatu yang sangat terukur. Misalkan dengan anak kecil diukur anak kemampuan daya tangkapnya segini Nah disampaikan yang sesuai dengan daya tangkapnya Suatu saat datang orang badui, maaf ya pipis di masjid Wah para sahabat mau ngambil pedang aja Rasulullah tidak jangan Karena badui belum mengerti ini masjid ini tempat ibadah Diberitahu ini adalah tempat ibadah Di sini tempat sholat tidak boleh dikotori dengan najis Ambilkan air Ambil siram Nah Rasulullah mengukur setiap yang diajak bicaranya Ke orang tua juga ada Kita dakwah ke orang tua Tidak bisa Pak gini pak Bapak sebagai orang tua harus jadi contoh Nanti bapak sakit hati Karena diajarin anak baru pesantren kilat Ya. Jadi bagaimana pak Alhamdulillah Saya dapat cerita dari guru saya Nah kan jadi tidak menggurui seperti Hasan Hussein Ketika di sampingnya ada yang wudhu dan salah wudhunya Tidak dikatakan eh tua-tua wudhunya salah ngaco loh Itu tidak hikmah Tapi Hasan Hussein langsung ngobrol Eh Sen gimana sih kemarin Rasulullah ngajarin kita tuh wudhu Oh gini Nah mereka saling mengajari wudhu satu sama lain Padahal targetnya adalah yang tua ini bisa tahu wudunya Rasul tanpa merasa digurui, bagus kan? Jadi Hasan Hussein tuh kecil-kecil udah bijaksana. Beliau yang kecil ini tidak pamer ilmu, tapi ingin orang bisa tahu tanpa e, kalau bahasa Sunda laukna benang, caina herang, ikannya dapat tapi airnya enggak keruh hebat kan? Nah ini hikmah. Jadi tidak perlu kita kelihatan jago pidato, tidak perlu kita jago bicara kata-kata yang hebat, tidak perlu kita dikagumi. Yang perlu adalah sikap kita tepat sehingga orang bisa memahami kebenaran. Ya, kadang tidak perlu pakai sorban begini, kadang tidak perlu nyebut sebagai Ustad karena yang penting bukan status yang penting kita bisa menjadi penyampai kebenaran dengan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Kadang harus dikasih hukuman seperti ada sahabat nabi yang dihukum tidak boleh diajak ngobrol. Itu adalah cara untuk mengingatkan. Jadi hukuman itu adalah bagian dari hikmah. Kadang ditegur oleh Rasulullah dengan wajah Rasul yang merah padam Dan inilah yang membuat orang sadar Karena inilah bahasa yang tepat untuk orang yang sedang hilaf ya, Jadi hikmah itu bukan lembut terus Kadang ada tegasnya, kadang ada sanksinya Tapi pas, bukan untuk nafsu, tapi untuk adil Terus yang kedua, mau izah hasanah yaitu pengajaran yang baik dengan kisah-kisah dengan cara yang santun dengan keteladanan ini mau izah hasanah tidak dengan kebengisan tidak dengan kata-kata yang jorok cerita-cerita porno tidak boleh demi orang senang kemudian mengeluarkan cerita-cerita yang tidak layak bodor-bodor oh yang tidak pantas apalagi mesum di depan orang banyak eh ini sangat tidak layak Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu banyak kisah-kisah sahabat kisah-kisah dari Rasul dari Al-Quran yang bisa menjadi mau izoh hasanah dan yang ketiga adalah wajah dilhum bila tihya asana pertama dengan hikmah ya terukur yang kedua dengan nasihat-nasihat yang baik Pengajaran yang baik. Nah, yang ketiga, gimana kalau beda pendapat, jidal, uh, berdebat. Sekuat tenaga, hindari perdebatan. Sekuat tenaga, ya. Karena debat itu lebih mementingkan, bukan, bukan mencari kebenaran. Biasanya debat itu mencari kemenangan. Jadi, yang dibela itu bukan kebenaran, tapi harga diri. Makanya debat itu saling menyakiti, saling menyerang Argumennya juga jadi panas Padahal dalam Islam Kita itu disuruhnya bermusyawarah Mencari kebenaran kan tidak usah marah-marah, betul? Biasanya yang pakai marah-marah itu mencari kemenangan diri Kemenangan kelompok Bisa jadi dalilnya sohe Tapi niatnya dan caranya yang tidak sohe Ya, maka hati-hati makanya Rasulullah juga menjanjikan rumah di sekitar surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar jadi gimana? nah kalau nanti terpaksa harus bertukar pikiran harus dengan cara yang ahsan lebih baik ya jadi benar-benar harus dengan pengendalian emosi yang bagus makanya jangan suka marah-marah ya la tagdom walakal jannah jangan marah-marah maka bagimu <menikmati> surga sebagai pendakwah kalau marah-marah nanti orang tidak betah karena tidak ada orang yang senang dimarah-marah benar setuju tidak apa yang setuju jangan marah-marah jadi seyogyanya orang tua mendidik anak ya betul-betul dan dan kalau dakwah itu lihat prinsip Islam itu yasiru wala tu asir. mudahkan jangan dipersulit ya jadi Islam itu hadir agama itu hadir membuat hidup ini jadi mudah jadi indah bukan jadi ribet benar coba tentang apa? mengapa Tentang rezeki. Kalau tidak tahu agama, pusing rezeki di mana? Tapi kalau sudah tahu Islam, oh rezeki itu dari Allah. Allah yang membagikan, Allah yang ngatur, Allah yang nyuruh berkah. Oh, Islam menyuruh jujur karena jujur itu selamat timbangan, jangan licik. Sebab kalau timbangan licik, kita jadi galau, licu takut ketahuan, benar? orang tertipu dia mendakwa kita jadi bermasalah Coba kalau jujur hidup jadi rumit jadi gampang jadi gampang hidup jujur itu dagang jujur Kenapa kamu jujur karena yang ngebegikan rezekinya Allah Kenapa kamu jujur supaya rezeki saya barokah hasilnya Coba pembeli suka tidak sama orang jujur ini ya ini cerita datangnya Islam dalam bisnis dulu orang yahudi di sekitar medina tuh pasarnya makmur eh bukan makmur banyak tapi orang tidak suka. Islam datang enggak boleh serakah ya. dag jualan itu yang jujur. Timbangan harus pas, kalau bisa lebihin. Nah, orang beli eh beli ke mah ditipu, timbangannya jelek. Kalau ke Islam mah timbangannya pas dan suka dilebihin. Coba kita milih pembeli yang mana? Eh, penjual yang mana? Yang jujur, jadi Islam itu menghadirkan kemudahan Ada orang yang eh, marah atau menghina kita Islam datang, bagaimana caranya? Kita maafkan, betul tidak? Tapi kalau pakai nafsu, gua bales dulu Ada perbuatan dikit, membara akibatnya berkelahi Bisa bunuh-bunuhan, hanya perkara sepele Datang agama, oh, yang kecil ya tetap kecil saja Tidak jadi rumit dan yang kedua dakwah itu basyran Gembirakan Allah itu maha baik Allah itu mendahulukan rahmat daripada azabnya Jadi dakwah itu jangan penuh dengan azab neraka Kalau kalian tidak sholat di azab Ini bid'ah dolalah Ini benar ada yang bid'ah dolalah Dan itu hiya ah, ya Dan itu adalah amalan neraka Tapi tidak boleh menjadi dominan Seakan agama Islam itu penuh ancaman Penuh hukuman penuh uh, Jadi Allah itu seakan itu galak Allah itu benar-benar penghukum Oh begitu, Islam adalah agama yang mendahulukan Basir, basir walah nafir Gembirakan, buat suasana menyenangkan Jangan dibuat orang itu lari dari Islam Hadirin kita itu senang belajar dalam suasana yang gembira, betul? Kita senang diberikan kemudahan, kegembiraan Daripada hidup penuh ancaman, tidak enak Dan Allah itu bukan maha pengancam maaf bukan pembalas ini kita ini kan berkumpul di sini karena kemurahan Allah benar salat nggak khusus sedekah pelit banyak dosa kalau setiap keburukan kita langsung oleh Allah dibalas dibalas hancur otak nggak ingat Allah dibikin hilang ingatan ila ya mata lihat ma gelap telinga ngedenger yang gak, salah bu, bu, dibudekin mulut salah ngomong jarang zikir diambil suaranya terus kita jadi apa Allah membuat kita terus Bisa semangat untuk tobat, semangat untuk berbuat baik. Makanya marilah kita berdakwah dengan cara yang hikmah, dengan pengajaran yang baik. Berdebat juga sekuat sekuatan, tinggalkan kalaupun harus dengan cara yang lebih baik. Dan ya buatlah mudah, orang itu mendekat ke Allah, jangan dibuat rumit. Serta gembirakan dengan janji dan jaminan Allah. Walaupun tetap harus diingatkan akan hukuman, tapi berulang-ulanglah dalam mengajak kebahagiaan bagi bagi umat Insyaallah dakwah akan menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya bagi yang menyimaknya dan bagi Allah yang menciptakan kebenaran ini Allahumma salli Allah muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma inna nas'alu huda wa tukuh walafab wal gina Ya Allah berikan hidayah bagi kami ya Karim Jadikan kami menjadi bukti keindahan agamamu Jadikan kami menjadi jalan ya Allah Jalan ilmu, jalan hidayah, jalan taufik, jalan kebahagiaan Jalan rizki, jalan ketenangan Sebanyaknya jalan manselahat bagi hambamu ya Allah Namun pelihara agar hati ini tulus semua ini karena engkau jauhkan dari ujub merasa berjasa, jauhkan dari takabur merasa mulia jauhkan dari segala penyakit riak yang menghilangkan amal-amal kami ya Allah Rabbana la tuzikulubana ba'da idhadaitana wahab lana min ladunkar rahmah innaka antal wahab jangan cabut nikmat iman ini ya Allah istiqomahkan sampai khusnul khatimah Rabbana atina fiddun hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azabanna amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah Terima kasih hadirin mudah-mudahan kita bisa menikmati indahnya Islam Menjadi bukti indahnya Islam dan menjadi jalan terwujudnya indahnya Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh